マスティナイトのパイプイプのパイプのパイプのパパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプのパイプ マッチでやってるやってるていい。 Ya, saya pikir itu tidak m e n y e l e s a i k a n masalah, Bu.、Ya. Harusnya pemerintah itu di sebelum mengeluarkan a t u aturan dan memberikan izin, harusnya k a n dilakukan、eh, apa, penelitian secara c e r m a t dulu. Jangan sekarang orang sudah dikasih izin dan sudah berinvestasi kemudian dengan selenang-lenangnya seperti itu. Ya. Saya yakin kalau seandainya misalnya, Bu, Pemda sendiri、eh, waktu melakukan hal-hal tersebut, アロシアとアロシとアロ s アとポップとボブログサーリングのパンガーに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったことに行ったこと キャラマサラスターズのジャンプのアタックモデルにと、カリマニイト、フェモードとした、ボールときょう、イトルカン、システムライブラー、セラ e ュー、セラピュー、セラピュー、セラピュー、セラピュー、セラピュー、セラピュー、セララピュー、セセラピラピュー、セラピュセララピュー、セラピュー、セラピュー、セラピュー、セラピラセララピュラピュー、セラピュー、セラピュー、セラピュ マジコバラパーのうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう Uh, minimarket seperti itu lantas pengusaha tradisional yang di pasal tradisional akan terangkat h a r k a t dan matabatnya belum tentu, kenapa? karena、uh, tempat p e n j u a l a n untuk pedatang tradisional itu itu kan harusnya tanggung jawab PEMDA atau PEMPOR nah itu mereka sendiri juga tidak、uh, memberikan renovasi tidak memberikan tempat yang layak yang baik, sehingga orang yang ingin belanja ke sana juga enggak baru pengak, r e c e k b a s a h dan sebagainya. Nah pedagang,、ah, sorry pembeli sekarang kan makin pintar, ingin cari tempat yang enak-enak. Kemudian、ah, masa kedua adalah masalah hukum. Ini sangat m e n y e d i h k a n artinya di negeri kita ini memang tidak ada kepastian hukum, semua serba abu-abu. Kalau memang hari ini dikatakan tidak booming, seharusnya ketika pengurusan izin itu sudah harus ditolak, bukan sudah dibuka. Harus ditutup lagi Ini sangat-sangat tidak adil Dan menunjukkan k e b a burukan Daripada pemerintah daerah itu sendiri Nah, untuk itu Perda-perda yang bertumpang tindih Yang abu-abu Jelas, tak jelas itu Itu dulu harus dituntaskan Diselesaikan, mana yang tidak mau Itu harus dibatalkan dulu Perdanya oleh legislatif Kemudian yang mana boleh Itu dipertegas cuklak apa jaraknya, apa berapa meter, semua harus terjelas dan tegas k a s i h a orang gak berani invest kepada siapapun orang gak percaya lagi investor asing gak percaya sama kita dan、nah, sekarang investor lokal pun tidak bisa mempercayai pemerintah daerah sendiri apalagi mau kita harapkan perekonomian ini kan harus digerakkan oleh sektor swasta karena pemerintah APBDI, APBD, APBN g e l i n y a kebanyakan hanya untuk bayar gaji, bukan untuk memutar adu ekonomi. Nah, swasta sekarang di seperti、uh, dilepas enggak, dilepas nanti dipijak, digas lagi, dipangkep lagi. Di, ini aduh, sungguh menyedihkan lah. Coba lah itu petinggi-petinggi、uh, pejabat pemerintah daerah itu pakai hati nurani gitu loh, jangan membuat orang sedih investasi tengah jalan belum pulang modal, belum lagi masalah pengangguran, bagaimana? cari dong solusinya oleh pemerintah daerah jangan s u l u tutup karyawan-karyawan yang n gak g bekerja lagi kemana mereka harus mencari pekerjaan terima kasih pak Arya, pak Andi selamat sore Pak. selamat sore bro baik komentar n y a s i l ya pak Andi menurut saya ini tidak akan menyelesaikan masalah ya. ini p e m e r i n d a h kadang-kadang kita bingung dia yang kasih izin juga buka dia monotor juga dia ya, kalau dibatasi 500 meter juga itu solusinya apa? masyarakat itu kan sekarang belanja kan harusnya nyaman kan? fasilitasnya bagus yang penting kan harganya bu jangan terlalu mahal ya biarin aja tuh pemirsa kalau perlu mah kalau saya jadi tenda 5 m e t e r juga saya bikin satu yang penting kan harganya masyarakat itu bisa beli nyaman t e n a n k a m hujan tidak hujanan tidak kepanasan tidak keleweh r a n segala macam itu yang penting dari harganya saya bingung ini di pemerintah kita kan masihlah makin, makin ngaco. Kalau yang ada dia mungkin dia n g a k tutup a g i bu. Kalau n、mm -hmm. g a k ada di, ya dia dia tutup lah. m a kasih bu. Iya silakan Pak Alex. Iya itulah di DKI e a itu kemarin dia tutup jalan tol untuk truk, kata Pak Foka sebagai Gubernur itu hak daerah. Setelah di demo oleh para pengusaha truk sekarang mau dikembalikan lagi buka lagi. Sekarang ada sembilan minimarket begitu ditutup, itu nggak mungkin dong jadi solusi. Iya kan?、Uhum. Jadi mestinya kalaupun dibuatkan sebuah peraturan baru atau p e n g e t a t a n yang berikutnya dilaksanakan dengan ketat. Nah saya ingin berkumpul a h yang sembilan pemilik、uh, minimarket ini digugat itu gubernur itu dan harus dihukum siapa penanggung jawab yang mengeluarkan izin sebelumnya. Terima kasih Pak Jirka. Iya terima kasih Pak Alex dan saya beralih ke Pak Waluyo. Selamat sore、ya. Pak. s a l a h n y a bu,、hmm, silakan pak Waluyo.、Yeah. Uh, komentar saya, ya itu yang memberi izin harus diselidiki gitu.、Uh, yang terus y a selanjutnya, memang sih merugikan, kasian investor.、Uh, cuma pasar tradisional juga terkadang keterlaluan gitu. Contohnya di daerah saya ya bu ya, itu kalau melihat yang punya rumah itu sangat sangat rugi gitu. Di depan rumah parkir susah, bau, wah udah dah. nggak karuan gitu kalau melihat cara situ pasti kita sebagai apa pengamat kesal juga kepada、uh, pasar tradisional. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Waluyo.